di mana mas? Berangkatlah Hati-hati Doaku sertakan Mohon kepada Tuhan Kenapa? Abang mau kasih saya rezeki lagi Masya Allah abang baik banget namanya siapa bang Masya Allah rezekinya biar berkah ya bang ya semoga tiada aral melintang macam-macam <manyakan> go restu cintaku <manyakan> untukmu <manyakan> berani hati-hati di jalan doaku ser siapa yang mau ikut mendaftarkan di academy? ku tidak minta Mas permata Tapi aku yang... Dengan membawa ke Masyaallah semuanya bisa semuanya, Bang. Ini buat menonton, deh. Terima kasih. terima kasih Abang, biar rezekinya banyak ya, Masya Allah.